Bikin misro, amisdijro, atau comro, oncomdijro. Mungkin di Indonesia tidak mengerti bahasa ini. Ada yang mengatakan membuat telur mata sapi saja. Itu 14 tahapan. Mulai dari. Dan tidak boleh salah lagi. Cekes, korek, api. Masukkan ke kompor. Tuh, salah. Besarkan dulu kompor. Cekes, celok. Simpen katel yang keempat, kasih minyak goreng, biarkan hangat, ambil telur, pecahkan telur, simpen di atas katel, ebreh-ebreh, sudah agak matang, baru dibalikan, oh lupa lagi garamnya belum, kasih garam dulu, baru dibalikan, baru sudah agak kering, jangan lupa bawa piring dulu karena diambil-ambil tanpa piring itu 14 tahap untuk bisa menjadikan telur mata sapi dinikmati sekarang tidak pakai ilmu datang telur cepat pecahkan, katel belum diadakan ada disimpan katel kompor lupa artinya untuk hal yang sederhana saja harus pakai ilmu apalagi hal-hal yang besar nah ibu bapak yang budiman sayangnya di negeri kita program mencari ilmu itu masih kecil program mencari makan maaf program memburu uang tapi uangnya dipakai ilmu tidak sebanding dengan uang yang dipakai nafsu pernah ada tukang beca tanpa bermaksud meremehkan suatu saat beliau mengeluh. Ustad sekarang mah susah, para penumpang tuh lebih suka jalan daripada naik beca saya. Paling saya sebulan sehari cuma dapat sepuluh ribu, kalah lima belas ribu susah buat setoran beca lima ribu, sisanya paling sepuluh ribu cukup buat apa? Sedang makan juga saya tujuh ribu lima ratus. pusing Ustad tuh. Pak, Bapak merokok daripada pusing. katanya. Berapa Bapak merokok berapa bungkus? Orang lain mah merokok tuh empat bungkus. Saya sih cuma dua bungkus. Berapa sebungkusnya itu tuh yang bikin saya pusing? Mahal, lima ribu. Bayangkan, sehari lima kali dua, sepuluh ribu. Dikali tiga 30 puluh hari, tiga ratus ribu. Hanya untuk merokok. Enggak apa-apa, Ibu. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa biasa kalau bayi menangis, ya. Kita juga dulu begitu, ya. Masih mending kalau bayi ini hanya menangis dulu, kita ikut nangis ya, berak ya. Jangan dicubit, ya. Nanti makin keras tangisannya. Ibu bapak sekalian, sampai di mana tadi? merokok bayangkan padahal uang 300 ribu setahun berarti 3.600.000 kalau itu dipakai biaya sekolah anak luar biasa sayang kita uang cuma sedikit dipakai ngerokok. saya makanya paling heran lihat guru merokok kerjanya mengeluh oh, gaji guru menges berapa udah gak seberapa dibakar Bagaimana murid enggak pakai narkoba kalau guru ngerokok ya? Maaf Pak Guru, harus tersinggung. Tak kunci di dalam Islam, "Wa man arada dunya fa bil ilmi." Barang siapa yang ingin dunia, wajib baginya pakai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, wajib pakai ilmu. "Wa man arada huma bil ilmi." Maka mulai sekarang, Bu, Pak, kekayaan yang harus kita adakan di rumah adalah ilmu. Ilmu daripada beli, maaf ya, kristal yang aneh-aneh, pusing, takut rusak, takut dicuri, takut ketubruk, pusing. Mending ilmu. Ilmu bikin kristal, ya. Rumah lebih bagus jadi taman bacaan. Kalau ada tamu duduk, hiasan dinding itu sebaiknya tulisan-tulisan yang membuat ilmu. Tamu duduk, teknik menghadapi konflik. Oh, duduk, tamu duduk. Baca, hiasan dinding daripada kalender-kalender yang gak ada gunanya, lebih baik kalender yang jadi ilmu. Betul tidak? Daripada misalkan kalender wanita lagi begini, nanti datang tamu nafsu. Oh. Kalau nyetel lagu, Setelah lagu yang jadi ilmu Ceklek Misalkan apa ya Jagalah hati ah, Itu promosi, Ceklek Lagu Misalkan ada Anak lagi puber Ada yang apel Malam minggu Ceklek Allah melihat Allah mendengar Allah melihat, meres. Er. Atau misalkan kalau lagi sendiri, ceklek, laku, masa lupa lagi? Tuhan, dosaku menggunung tinggi Tapi rahmatmu melangit luas jadi ingat tobat tuh dosa menggunung tinggi, ampunan Allah lebih luas tobat. Lebih bagus yang begitu daripada malangnya itu pinatu, itu mas segala kerasa. Ayo, mau dengar sesuatu harus jadi ilmu. Sekarang ngobrol juga lebih baik ngobrol ilmu. Mah, mama Tadi dapat ilmu apa di pengajian? Ke anak-anak. Masih ingat tahun lalu. Eh, nak, sini dapat ilmu apa? Eh, uh, eh, uh, maa, -ma, mama, bapak. Shh, dapat ilmu apa, sayang? Eh, uh, eh, uh, dedek, dapat ilmu. Ya, andai sok ngomong gimana. Eh, uh, gini. Ya, gimana, sayang? Eh, uh, uh, katanya, kata Pak Gulu, ya, Pak, ya? Uh, uh, sok ngomong. Eh. Uh kalau mau be bersihin uh, uh, sungai uh, uh, bersihin mata airnya ah gak ngerti bapak gimana uh, uh, kalau ingin anak soleh bener dulu ibu bapaknya ah kamu mau siapa yang ngajarin obrolan terbaik dengan anak-anak adalah ilmu jangan ngobrol ngarel ngidul yang tidak perlu Betul tidak Ibu? Suami datang, Mama ada ilmu tidak ma buat Bapak? Gini Pak, Gimana? Ya itulah, Mama dengar tentang ikan asin. Gimana ikan asin? Kita kan lagi makan ikan asin, Coba Pak. Kenapa ikan asin? Asin. Kenapa coba Bu, Ikan asin? Asin. Ibu? Sebab? Asin. Ya. Sebab dikasih garam, ibu tahu nggak ikan di laut sekelilingnya asin, tapi kenapa ikannya tidak asin? Sebab ikan di laut hidup, kalau sudah mati dikasih garam <tuh> asin artinya pak ya artinya gimana mah? Kalau hati hidup oleh ilmu, kalau hati hidup oleh zikir. itu kita tidak akan mudah terbuai. Oleh maksiat yang ada di sekeliling kita Tapi kalau hati sudah tidak punya ilmu Hati sudah tidak punya zikir Itulah yang membuat kita cepat asin Coba nonton TV pakai zikir Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Itu lebih bisa menahan dibanding Nonton maksiat tanpa zikir Makanya maaf-maaf pak <tuh> kalau kita kurang ilmu Mudah sekali Mati hati ini Bapak dapat ilmu enggak Si bapak mengeluh terus Aduh maaf pusing Bapak mah nyari uang Pak Ada ilmu enggak mah? Pernah lihat enggak cerita nyamuk Pernah dengar bu cerita nyamuk belum Ada yang pernah dengar Aduh kalau ada yang dengar Udah dia suruh cerita tuh Baik Iya Gak apa-apa Tenang saja Tidak gawat kok Mungkin butuh angin segar ya